Jika ruh ditiupkan ketika hamil empat bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada tanya dulu, ada perintahnya nggak? Kan. Nabi saw pernah baca nggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka tahu saya, Allah alam tidak pernah ada itu, tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja, ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan? Yang terjadi adalah Nabi saw hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallam mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma, lalu menempelkan di langit-langitnya. Kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi Shallallam lakukan. Itu kan. Tapi selama hamil, belum pernah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan uh, berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu, termasuk membaca Al-Quran tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin e, mem memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia ditengarkan di bayinya dengan Al-Quran itu cukup banyak, karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya ini kan tadi ini maksud mendatangkan buat acara di rumah membaca surah tertentu ini tidak pernah ada contoh dari Nabi saw.